وَمِنْ يُضْلِلِ الْفَلاَهَدِيَلَ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدَهُ فَإِنَّ أَشْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Asyarrul umuri muhdatsatuha Fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan karunia nya kita bisa berkumpul di tempat ini menjalankan ibadah yang Allah subhanahu wa taala wajibkan kepada kita yakni ibadah salat maghrib secara berjamaah dan yang insyaallah kita akan lanjutkan dengan Ibadah surat isya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Sesungguhnya Ibadah Merupakan Inti Daripada Diciptakannya kita hikmah diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana Allah azza wajal berfirman di dalam surat Al Baqarah: Wa ma khulafutul jin nawal insa illa liyakbudun dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia yang pertama, yakni Adam alaihi salam. Kemudian Allah jadikan dia dan keturunannya sebagai khalifatul awam. Allah berfirman wa iqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah Dan ingatlah di saat roh Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikatnya sesungguhnya Aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi yakni Adam alaihissalam Maka para malaikat menyatakan, Alu atajalufiha, najufsi tufiha, wajasfikudima. Wahai Robbeni, apakah engkau hendak menjadikan di bumi ini makhluk yang akan berbuat kerusakan dan yang akan menumpahkan darah? Maka Allah Azza wa Jal menyatakan. Inni a'lamu ma'la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Allah Azza wa Jal. Ciptakan Adam a.s. Dan Allah tinggikan kedudukannya. Allah berikan kepadanya ilmu. yang tidak ada pada para malaikatnya, Allah berikan seluruh nama-nama semuanya. Allah ajarkan kepada Adam al-Asma' Aku nama-nama seluruhnya, nama dan sekaligus menunjukkan bendanya, sehingga dengan ilmu tersebut Adam alaihis salam termuliakan. Di atas para malaikat pada saat itu, Allah azza wajalla tidak menguji para malaikatnya untuk kemudian menyebutkan nama-nama. Dan para malaikat kemudian menyatakan, La ilma lana ilma alam Kami tidak memiliki ilmu ya Allah kecuali apa yang Engkau beritahukan kepada kami, ajarkan kepada kami. Innaka antal al inna anta al alimul hayy, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihi agar menyebutkan di hadapan para malaikat seluruh nama-nama yang ada dan menunjukkannya Setelah itu tampaklah jelas kedudukan Adam alaihissalam di hadapan para malaikat Allah azza wajalla. Dan Allah kemudian memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam. Wa itta'ala rubbuka lil malaikati. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, wa izna lil malaikati Di kami katakan kepada para malaikat supaya mereka bersujud kepada Adam, fasa jadu illa iblis, semua malaikat bersujud kecuali iblis, dan ini merupakan awal daripada permusuhan umat manusia bani Adam. Kepada iblis, la alaikum. Wetul nabil malaikatis juduli Adam apa saja tu, illa iblis. Aba was tak barwakah nama nakatiri. Dan ingatlah di saat kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semua sujud kecuali iblis. Dia enggan dan sombong. Dan jadilah dia termasuk daripada makhluk-makhluk yang kafir. Kemudian terjadi apa yang terjadi sebagaimana kita ketahui? Allah Azza wa Jal menghendaki terjadinya dengan hikmah yang Allah lebih mengetahuinya. Bapak kita, Adam A.S. memakan buah dari satu pohon. Pohon larangan yang menjadikan imtihan, ujian Dari Allah Azza Azzawajal untuknya Yang kemudian mendapatkan hukuman Diturunkan di muka bumi ini Maka mulailah Marhalatul Qital marakah ma Pertempuran antara umat manusia dengan iblis dan bala tentaranya manusia diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk senantiasa beribadah kepada Allah tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun fa in ma ya tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum maka di saat datang dariku kepada kalian petunjuk Siapa saja yang mengikuti petunjuk tersebut, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula bersedih hati. Waladina kafiru wa kadhbu bi ayatina ulaik ashabuna. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami maka mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Setelah Nabiullah Adam dan istri beliau Hawa diturunkan di atas muka bumi. Kemudian berkembang pihak Berketurunan dengan keturunan yang banyak Laki-laki dan perempuan Dan berpasang-pasangan Mereka hidup di atas tawhid Terjadi Satu dua pelanggaran-pelanggaran syariat Bahkan sampai pembunuhan Akan tetapi Tidak pernah terjadi kesyirikan di atas muka bumi Baru kemudian setelah itu Setelah sekian Generasi muncul keserikan pertama kali di atas muka bumi kejadiannya disebutkan oleh Mbak Bas bahwa ada lima orang manusia salih rijal salihin orang-orang yang salih yang bernama Wad, Suwak, Yaguz, Yaub, dan Nasr. Lima orang. Mereka menjadi suri tauladan dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan. Allah hendak jadikan ujian kepada umat manusia. Allah wafatkan kelima orang ini dalam waktu yang hampir bersamaan satu persatu kelima tokoh umat tersebut meninggal dunia sehingga manusia pada saat itu benar-benar merasa sangat kehilangan sekali akhirnya mereka berkumpul merundingkan apa yang terbaik untuk mengingat jasa-jasa mereka ini setan datang membisikkan kepada mereka agar membuat patung-patung, dibikin monumen-monumen dengan tujuan setiap saat setiap kali melihat patung-patung orang-orang saleh tersebut timbul semangat ibadah di dalam diri-diri mereka Mengingat akan kebaikan-kebaikan mereka. Mengingat akan semangat ketaatan mereka, kesalahan mereka, ketakwaan mereka. Dibuatlah patung-patung tersebut. Disesuaikan dengan rupa dan wajah daripada masing-masing tokoh tadi. Wad suwa'ya'ud ya'ud dan nasuh. itu awal pertama kali tujuan dibuatnya patung tujuan dibuatnya monumen untuk mengingatkan jasa-jasa orang yang telah meninggal dunia satu generasi lewat datang generasi berikutnya dan belum diibadahi patung-patung tersebut lewat lagi generasi berikutnya dan generasi berikutnya hingga hatta idha nusya ilm di saat kemudian ilmu tersebut yakni alasan pertama kali kenapa dibikin patung-patung tersebut sudah terlupakan setan datang kepada mereka kepada manusia menyesatkan mereka dengan begitu sangat halus sangat pelan sekali. Tahukah kalian apa tujuan bapak-bapak kalian dahulu, kakek-kakek kalian dahulu membuat patung-patung ini? mereka adalah patung orang-orang salih orang-orang yang dekat dengan Allah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi disya Allah sedangkan kalian adalah orang-orang yang jauh dari Allah ahli maksiat, berlumpur dosa kalau kalian berdoa kepada Allah langsung, kalian tidak akan didengar doanya, tidak akan diterima doa kalian. Maka dengan perantara orang-orang saleh ini, kalian meminta kepada mereka, nanti mereka yang akan menyampaikan hajat kebutuhan kalian kepada Allah Azza Wajalla. Dan terjadilah demikian. Mereka mulai untuk kemudian setiap kali ada hajat Memulai datang kepada patung-patung tersebut Meminta supaya hajatnya dikabulkan Disukseskan Di saat mereka hendak safar Mereka menyembelih kurban Supaya mendapatkan ridho daripada wad atau suwa atau yahud Berkurban Untuk kemudian dalam safarnya diberi kelancaran. Di saat mereka tidak usaha. Mereka datang kepada Yahud. Minta kepada Yahud. Supaya dalam usahanya tersebut diberi kesuksesan. Dan seterusnya. Mereka bernadar juga atas nama patung-patung tersebut. Terjadi kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jamiah. Kita perhatikan bagaimana begitu sangat halusnya, sangat pelan, dan sangat sangat samar iblis ma'ana tulaihi dalam menyesatkan umat manusia. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama kali di atas muka bumi. Siapa? Nabiullah Nuh alaihi salam dan Allah Subhanahu wa taala beritakan kisah dakwah Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an dalam satu surat penuh surat Nuh bagaimana beliau berdakwah di tengah-tengah umat beliau yang sudah begitu sangat mengakar kesyirikan Beliau berdakwah siang dan malam. Berbagai macam metode beliau coba. Secara sembunyi-sembunyi dilakukan. Secara terang-terangan dia lakukan. Sembunyi dan terang-terangan kedua-duanya dilakukan. Tidak banyak membuahkan hasil. Beliau tinggal di tengah-tengah umat beliau selama 950 tahun. Al-Fasanatin ilah khamsina'amah akan tetapi tidaklah beriman dari kaum beliau kecuali hanya segelintir orang saja bisa dibayangkan begitu sangat berat dakwah beliau usia orang terdahulu panjang-panjang bisa sampai seribu tahun 950 tahun berdakwah siang dan malam wa inni da'atuhum jihar Wa inni asrar, israr. Wah ini alam tullahum asror tullahum isror. Aku berdakwah kepada mereka terang-terangan. Aku tampakkan dakwahku dan aku sembunyi sembunyikan. Aku rahasiakan Berbagai macam metode dilakukan. Tetapi semuanya tidak membuahkan hasil yang sempurna. Satu dua ada. Alhamdulillah. Tetapi mayoritas mereka menentang dakwah daripada Nabiullah Nuh. Di saat dijelaskan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah kesyirikan, mereka menyatakan, لا تدارونا أليهاتكم ولا تدارونا وَدَّ وَلا سُوَاعَ وَلا يَجُوثَ وَيَعُقَ وَنَصْرَ. Jangan kalian tinggalkan Tuhan Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan berhala berhala kalian itu, jangan kalian tinggalkan وَدَّ وَلا سُوَاعَ وَلا يَجُوثَ وَيَعُقَ Dan terus seperti itu dakwah Nabiullah Nuh berjalan sampai kemudian Allah Subhanahu Wataala memutuskan perkara mereka Allah tenggelamkan seluruh mereka banjir bandang seluruh bumi ini tenggelam tidaklah selamat dari umat manusia kecuali segelintir orang yang berada dalam perahu Nabi Nuh dan jumlahnya sangat sedikit sehingga Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar Afani bapak manusia kedua setelah Adam kemudian setelah itu manusia kembali berkembang dan kembali mereka Melakukan berbagai macam kesesatan-kesesatan. Melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Sehingga setiap Rasul yang Allah utus di atas muka bumi ini, dakwahnya sama. Seruannya sama. Allah ta'budu illallah. Malakum min ilahin ghairu. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar kecuali Dia. Seluruh daripada para rasul. Dakwahnya demikian. Syariat boleh beda. Syariat boleh beda, akan tetapi seruan mereka sama. Seruan kepada tauhid. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau diutus Kepada bangsa Arab pada waktu itu, mereka memiliki ratusan berhala, ratusan berhala, dan dakwah mereka teriup. Dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka pun juga sama. Ululailah ilallah tuflihum. Ucapkan kepada kalian, ucapkan oleh kalian kalimat la ilaha illallah kalian akan beruntung. Beliau berda'wah. Siang dan malam pula. Beliau datang ke pasar-pasar. Ada pasar majinah. Ada pasar ukat. Ada pasar-pasar yang lain. Beliau datang. Beliau dakwahkan di sana. Setiap ada kesempatan manusia berkumpul. Beliau berbicara dan mengajak bicara manusia. Beliau naik ke bukit sofa. Beliau berteriak ayuhan nas. Wahai manusia, apabila aku beritakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada segelar pasukan yang akan menyerang kalian. Aam tu mushaddiqiya, apakah kalian akan membenarkan aku kata beliau? Maka mereka menyatakan, "Bala, tentu saja ya Muhammad. Majarabna minka illa shidqa, tidalah kami ketahui darimu kecuali kejujuran." Seorang al-amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi di saat kemudian beliau menceritakan mengatakan bahwasannya sesungguhnya aku beritakan kepada kalian bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi setelah kematian di sana ada surga dan neraka maka tidaklah selamat di antara kalian kecil orang yang mengucapkan kalimat la ilaha ilallah apa jawaban mereka paman beliau Abu Lahab Kemudian berteriak, mengatakan taballaka sairal jaumiyah Muhammad alihana jamaatana celaka kamu wahai Muhammad apa hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami kata dia yang kemudian Allah balas diturunkan surat al-lahab tabbat jada abilahabi watab dan seterusnya dan kemudian beliau kembali lagi berdakwah terus berdakwah. Dan kemanapun beliau berdakwah, selalu diikuti oleh pamannya ini, Abdullah bin. Di saat beliau menyampaikan kepada seseorang, kulullah ilahilolotuflihu, maka orang di belakangnya, ini pamannya sendiri mengatakan, jangan kalian dengarkan orang ini, orang ini sedang kesurupan, jangan kalian dengarkan orang ini, orang ini orang gila. Begitu sangat berat dakwah beliau. Kau muslimin rahimani warahimakumullahu jami'ah Manusia Yang berada di atas Satu keyakinan Satu Tradisi Yang telah mengakar Tentu sangat sulit sekali Dan berat sekali Untuk kemudian Berpindah kepada Sesuatu yang lain Mereka sudah sangat terbiasa dengan Berbagai macam adanya berhala-berhala. Ada di sana Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain. Nama-nama berhala Quraisy. Tiba-tiba kemudian ada orang yang menyeru tidak boleh kalian berdoa dan meminta kepada berhala-berhala ini. Kalau mau meminta dan berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jall. Mereka terheran-heran. Mereka terheran-heran dengan ini. Aja alal ali hatta ilaha wahaqida inna hadalasy unhujab kata mereka. Ini diabadikan ucapan mereka ini di dalam Al Quran. Apakah orang ini yaitu Muhammad masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah orang ini hendak menjadikan Tuhan Tuhan yang banyak ini tadi hanya kemudian dijadikan satu Tuhan saja? Inna hadalasy unhujab. Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh kata mereka. Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini sebelum menyapa da, bapak-bapak kami dulu. Maka jawabannya sudah ada di dalam Al-Quran. Dari kajian Allahual Hakwanaladina yadouna mendonihiual batinulah Allahual Adil kebir. Yang demikian itu disebabkan yang benar itu hanya Allah Subhanahuwataala. Kalian beribadah kepada berhala-berhala yang semuanya tidak memberikan manfaat dan tidak mampu menolak maut. Peribadatan kalian, peribadatan yang batil tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun. Dan yang sangat menarik sekali di sini bahwasannya apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang di masa Nabi Nuh. Kesirikan yang mereka lakukan pun juga kesirikan yang sama. Kalau dahulu orang-orang yang solehnya namanya Watswa, Yahuw, Jaub, Nasser dan yang semisalnya tadi ya lima orang tadi disebutkan, kalau di masa Rasulullah SAW ada Lata, Yalutus Taawik, yani yang pekerjaannya sebelumnya di saat masih hidup membuat adonan roti yang kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Jamaah hajinya ala jahiliyah tentunya ya. Sudah ada karena memang ibadah haji merupakan peninggalan dari masa Nabi Ibrahim Lata Ini merupakan gelar atau lakob sebutan Untuk seorang yang melakukan amaliah yang sangat terpuji tadi Dan di saat kemudian meninggal dunia Kasusnya sama dibuat Monumen untuk mengingat jasa-jasanya. Kemudian setelah itu. Diibadahi. Tentu tidak serta-merta. Melalui tahapan-tahapan. Dan itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi spesialis iblis dalam menyesatkan manusia. Kalau mereka dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan tentu tidak mau. Mereka menyatakan bahwasannya haula sufaauna indolloh. Mereka-mereka ini pemberi syafaat kami InsyaAllah sialloh. Kalian beribadah kepada mereka? Oh tidak, kami tidak beribadah kepada mereka. Mana butuhum? Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liyukaribuna illohizulfa. Tetapi kami menghendaki mereka-mereka ini orang-orang yang saleh ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sama atau beda? sama seperti alasan orang-orang musyrikin pertama kali yang terjatuh dalam kesyirikan di masa Nabi Nuh. Maka orang-orang yang demikian kondisinya inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kesyirikan ini merupakan malah petaka terbesar. Sehingga target setan kalau memungkinkan untuk bisa menyimpangkan manusia sampai pada derajat ini, sampai pada kesyirikan, maka setan akan lakukan apapun caranya. Meskipun setan harus membuka ratusan bahkan ribuan jalan-jalan kebaikan untuk seseorang tetapi dengan itu kemudian dia terjatuh ke dalam kesyirikan, dia akan lakukan. Bisa jadi. Dibukakan untuknya sekian banyak pintu-pintu kebaikan untuk bisa menjerumuskan dalam satu pintu kesyirikan. Allah menyatakan, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّا إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah, kecuali dalam keadaan mensekutukan Allah azza Azzawajal. Ini disebabkan karena syaitan mengetahui bahwasannya siapa saja yang mati di atas kesyirikan. dia akan menjadi pengikutnya di neraka selama lamanya. Karena Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran tidak akan mengampuni dosa sirik. Inna Allahalayyufiru ayyus rokabhih, wayyufiru madunadari kalimah Yesya. Maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain syirik kepada siapa saja yang dia gandagi. Dosa-dosa yang tidak sampai derajatnya setingkat dengan kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innahummayyusyriku billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wa hunna. Wa ma lidh min amsa sesungguhnya siapa saja yang melakukan kesyirikan Allah haramkan atasnya surga ya yani jika dia mati di atas dosa tersebut belum sempat bertobat Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada penolong baginya dan kesyirikan ini akan menggugurkan seluruh daripada amalan-amalan Meskipun pelakunya adalah seorang yang ma'ruf sebagai orang yang baik di sisi manusia atau bahkan dia melakukan berbagai macam ibadah-ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, tetapi di saat dia melakukan kesyirikan maka sia-sia seluruh amalannya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa illa alladina min qablik. La in asrafta" La yahzabtan 'amaluk wa la takunanna minal khasirin Dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau yang Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelum engkau jika engkau mensekutukan Allah maka sungguh sia-sia seluruh amalanmu dan engkau termasuk daripada orang-orang yang merugi Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an jika kita mengetahui begitu sangat besar bahaya daripada kesyirikan Maka tentunya pertama-tama yang harus kita waspadai adalah perkara ini Setelah tentunya yang pertama yang paling prinsip adalah mempelajari tentang masalah aqidah Pokok-pokok tauhid. Maka perkara yang harus kita waspadai pertama kali adalah kesyirikan dan bentuk-bentuknya Macam-macamnya Kesyirikan itu ada banyak macam dan ragam. Tetapi para ulama telah mengklasifikasikannya menjadi dua atau tiga: asir kul akbar, wasir kul asghar, sirek besar dan sirek kecil. Dan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah asir kul akbar. Right. Jadi perkara kesyirikan adalah perkara yang wajib untuk kita waspadai pertama kali. Sebagaimana dahulu, Muzaib bin Al-Yaman bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan. Di mana para sahabat yang lain bertanya tentang kebaikan tetapi beliau bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Kanan naseas alunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam anil khair wa kuntu asaluhanil shar makawatan yudrigan. Dahulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, sedangkan diriku bertanya kepada beliau tentang kejelekan. Karena aku khawatir jika aku tahu hanya kebaikan-kebaikan, tidak tahu tentang apa itu kejelekan, terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Penyair menyatakan arafus sharla di sharlakin ditawaki. Wah malamnya hari filsai di minasar ya kauvi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk diamalkan, bukan untuk kejelekan itu sendiri, tetapi untuk bisa waspada dan hati-hati dari kejelekan tersebut. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana kebaikan mana kejelekan dia bisa terjatuh dalam kejelekan. Kesirikan asirkul akbar itu ada banyak sekali. Contohnya, ragamnya, macamnya Tetapi Ada empat perkara Yang bisa jadi Keempat perkara ini merupakan Marja daripada seluruh bentuk Sirkul Akbar Empat perkara Yang pertama adalah Sirkul doa Syirik dalam berdoa Dan ini kasus-kasus yang terjadi Pada masa Nabi Nuh Hingga masa Rasulullah Dan bahkan masa kita saat ini Kalau kita Memperhatikan Keadaan daripada kaum muslimin Saat ini Dan mereka tentunya Jauh daripada Bimbingan-bimbingan seperti ini dan ilmu yang seperti ini sehingga menjadi kewajiban para da'i ilallah untuk menyampaikan kepada mereka mereka terjatuh dalam banyak sekali perkara-perkara yang mungkin mereka tidak menyadarinya bahwa itu merupakan kesyirikan hadanallahuwa iyahum as sirku fid du'a atau disebut dengan sirku du'a -du syirik dalam berdoa dalam meminta bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi meminta kepada makhluk siapapun dia karena doa itu adalah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan addu'a huwa al-ibadah doa itu adalah ibadah Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innalladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madhkhirin Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Nah, kalimat ini kata para ulama menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah. Orang-orang yang sombong dalam beribadah artinya orang-orang yang enggak mau berdoa kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, saya dikuluna jahannamadakhiri. Orang-orang yang meminta kepada selain Allah SWT. Karena doa adalah ibadah, maka di saat diberikan kepada selain Allah SWT, jadilah menjadi kesyirikan. Ini menjadi kesyirikan. Meminta kepada malaikat. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Meminta kepada Nabi. Boleh atau tidak? Meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggal dunia belia. Tidak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan walatat tasidu walayakum antat tasidul malaikatawan nabiyina arba'ah dan tidak pula memerintahkan kalian untuk kalian berdoa beribadah kepada para malaikat dan kepada para para nabi tidak boleh kepada rasul shallallahu alaihi wasallam kita dibimbingkan untuk senantiasa memperbanyak solawat mendoakan beliau solawat Allahumma nasihi ala muhammad shallallahu alaihi wasallam berdoa mendoakan beliau terlebih kepada makhluk-makhluk yang lain kepada malaikat, kepada para nabi saja tidak boleh apalagi berdoa dan meminta kepada selain keduanya kepada bebatuan kepada pepohonan kepada langit, matahari, dan bulan tidak boleh dan kesirikan yang terjadi Banyak sekali terjadi pada masa-masa terdahulu. Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa <tuh> idza raqibu fil fulki da'u llaaha mukhlishina falam man najjaum ilal bariidzahum yusrihun. Di saat mereka mengendarai perahu atau kapal. Kemudian terjadi badai di lautan. Mereka dihempaskan di diombang-ambingkan oleh badai tersebut maka mereka berdoa kepada Allah meminta dengan khusus dengan penuh keikhlasan meminta hanya kepada Allah semata, tidak kepada selainnya hilang seluruh daripada berhala-berhala yang sebelumnya mereka puja-puja tetapi di saat kemudian mereka diselamatkan oleh Allah SWT sampai di daratan tiba-tiba mereka melakukan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan mereka berterima kasih Kepada penguasa lautan Mereka Bersyukur Kepada berhala-berhala yang ada di rumah-rumah mereka Ini kesirikan Yang juga merupakan Kesirikan ala jahiliyah Sepantasnya bagi kita untuk berhati-hati dari jenis kesidikan ini Dan memperingatkan kaum muslimin yang lainnya dari bahaya kesidikan ini Kalau kita memperhatikan Sekeliling kita Memperhatikan Kondisi dan keadaan kaum muslimin di sekitar kita Kita akan dapatkan banyak contoh-contoh seperti ini maka menjadi satu kewajiban bagi kita untuk memperingatkan kepada kaum muslimin sebagai bentuk rasa cinta kita kepada mereka. Bukan kebencian. Bukan kemudian menyalah-nyalahkan juga bukan. Mereka belum sampai ilmunya. Dengan penuh hikmah. Dengan bahasa yang ramah. Dengan kalimat-kalimat yang baik. Disampaikan kepada mereka. Akan bahaya daripada kesyirikan ini. Sirkul dua. Kemudian kesyirikan yang kedua. Ini juga merupakan. Kesyirikan yang berat. Sirkul akbar. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sirkun niyah. Wal irodah. Walaupun syirik dalam niat, dalam keinginan, dalam kehendak, dalam tujuan, Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan di dalam Al Quran tentang sirkuniyah ini makaana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihi ma'malahum fiha wa fiha la yakhasun barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya kami akan penuhkan kepada mereka balasannya di dunia. Balasan dari amalan-amalan mereka, kebaikan-kebaikan mereka. Wa fiha dan mereka di dunia tersebut la yakhasur, tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita fiha wa batilun ma kanu ya'malu. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka balasan nanti di akhirat Na'udhu Billah Di dunia, jor-joran mereka Mereka melakukan ibadah tetapi bukan untuk Allah SWT Saya melakukan ibadah ini untuk supaya mendapatkan dunia Allah berikan apa yang menjadi niat mereka Iroda, Wal Walqasab Dan tujuannya memang dunia semata dunia Tidak ada tujuan untuk Allah Azza wa Allah berikan kepada mereka Hak mereka di dunia tidak dirugikan sedikit pun Balasan mereka Allah segerakan Mungkin mereka berinfak, bersodakoh Mereka meringankan beban saudaranya Mereka melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kebaikan Tetapi niatnya salah Allah subhanahuwataala segerakan balasannya di dunia. Walaikum ladina lais fil akhirati illanar. Mereka itu tidak ada bag bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Wahabul masyonaufiha dan sia-sia apa yang mereka perbuat di dunia. Wabatilumaka nuyamalu dan hancur, batil seluruh daripada apa yang mereka amalkan. Amalan mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa amalin fajalnahu haba'a mansura. Didatangkan amalan-amalan tersebut kemudian dijadikan debu-debu yang berhambur di hadapan muka mereka. Qanitina'zakumullah masih tersisa penjelasan terkait dengan masalah as-sirkul adbar ini akan tetapi waktu sudah menunjukkan Masuk sholat isya, waktu sholat isya. Maka ini tentunya menjadi hasungan bagi kita semua. Untuk mempelajari agama. Banyak ternyata perkara-perkara dalam agama ini yang kita tidak ketahui. Apa macam-macam daripada asyirkul akbar. Bagaimana contoh-contohnya dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam biswah binakta bilahuna wa sallala ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta